Alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah limpahkan kepada kita Sehingga di kesempatan yang mulia ini kita bisa menghadiri majlis ilmu dalam rangka kita tetap ingin mempelajari kemah Allah bekal untuk kita menghadapi menjalani kehidupan dunia dan sebagai persiapan untuk kita berpindah ke negeri akhirat. Maka seorang muslim, seorang mukmin yang memiliki iman, dia akan senantiasa tersentuh hatinya ketika mendengarkan nasihat-nasihat, ketika mendengarkan wejangan-wejangan. Seorang mukmin akan kembali teringat kembali sadar tentang kehidupannya di dunia ini. Kata Allah Subhanahu wa taala disebutkan dalam Al-Qur'an Allah katakan di sana, "Fadhakkar fa faul mu'minin." Berilah nasihat, berilah peringatan. Dikarenakan nasihat itu akan bermanfaat bagi orang-orang yang memiliki iman, Jadi kalau seorang masih memiliki iman yang baik, maka nasab itu perkara yang bermanfaat, Sebagaimana tumbuh-tumbuhan, ketika tumbuhan itu masih baik <tuh> diberikan asupan air ataupun pupuk, semakin tumbuh, Berbeda kalau tumbuhan tadi sudah rusak, sudah kering, mau dikasih air sebanyak-banyaknya, mau dikasih pupuk sebanyak-banyaknya juga tidak ada manfaat. Sama seorang yang beriman dan seorang yang tidak punya iman. Maka Allah mengatakan, berilah terus nasihat karena nasihat itu akan bermanfaat bagi orang-orang yang masih punya iman. Tadi gambarnya seperti apa? Seperti tumbuhan, ya, seperti pohon, ya seperti tanam-tanaman. Kalau diberi tanaman tadi masih bagus, diberikan yang namanya suplemen-suplemen, diberikan air, akan tumbuh bagus, ya. Begitu pula keimanan seorang, ya. Begitu pula para jamaah yang kami muliakan, orang yang masih mau mendengarkan nasihat, itu menunjukkan orang tadi orang yang masih punya rasa takut kepada Allah Subhanahu taala. Bagaimana Allah sebutkan dalam surat Al-A'la? Yang artinya kata Allah Subhanahu wa taala, berilah nasihat. Nasihat itu bermanfaat. Akan mengingat kembali orang-orang yang takut kepada Allah. Ini pentingnya orang yang memberikan nasihat. Ketika memberikan nasihat maka harapannya orang-orang yang takut kepada Allah yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah menjadi teringat ya tentang nasihat tadi dan yang namanya iman tidaklah mungkin akan kokoh dalam diri seseorang kecuali harus dipupuk harus dirawat harus dijaga ya dan keimanan ini merupakan tolak ukur seorang dalam apa menghamba Beribadah kepada Allah. Semakin kuat imannya, semakin bagus ibadahnya. Semakin jelek iman seseorang, semakin jelek pula apa? kualitas ibadahnya. Itu pasti, ya. Sebagaimana dahulu para sahabat Nabi, orang-orang yang memiliki iman yang kuat, ya, maka mereka pun orang-orang yang paling bersemangat dalam mengejar cita-cita mereka, ya. Yaitu cita-cita untuk mendapatkan Surganya Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa para jamaah ya. Kita itu punya cita-cita terbesar di dunia ini yaitu cita-cita untuk menjadi ahlul jannah. Cita-cita menjadi apa? Ahlus surga. Ini harus tanamkan dalam diri kita. Maka bagaimana seorang yang mengejar cita-cita tentunya apa? Menempuh jalan yang mendekatkan ke tujuannya tadi. Ya. Allah semisal perkara dunia saja orang pengen jadi dokter apakah masuknya ke sekolah teknik ya tentunya tidak Maksudnya ke mana maksudnya ke sekolah kedokteran ya dia menempuh sekolah dokter itu lama biayanya mahal ya sama seorang yang mengharapkan surganya Allah ya jangan sampai salah jalan ya dia pengin menjadi ahlul jannah sementara amalannya bukan amalan ahli jannah. Ya, jauh. Harusnya lurus, dia masih belok kanan atau belok kiri. Ya. Maka sering diingat-ingat tujuan kita itu di dunia ya, untuk mengabdi kepada Allah. <tuh> untuk meraih yang namanya apa? Surganya Allah. Allah katakan dalam surat Al-Qasas, "Fabtaghi fi ma attaqa Allahu daral akhirah wa la tansanasi baka minad <dunia> dan carilah oleh kalian negeri akhirat ini tujuan utama. Walaupun kalian tidak melupakan dari apa? perkara dunia. Ingat tujuan seorang mukmin di dunia ini yang menjadi prioritas utama adalah mencari apa? mencari akhirat. Adapun dunia itu sebagai apa? sampingan. Ya. Jangan sampai kebalik para jamaah ya. Dunia itu tujuan utama kita akhirat sampingan. Ya, ada yang masih seperti ini? Ya, kalau panjenengan masih seperti ini prinsipnya dirubah, Pak ya. Jadi dunia itu sebagai apa? sampingan. Sementara akhirat tujuan utama. Jadi kalau bertabrakan antara dunia akhirat, dahulukan apanya? akhiratnya. Dunia itu sampingannya. Ya. Ini terus sering diingat-ingat ya, kita itu adalah hambanya Allah bukan hamba dunia. Para hadirin kaum muslimin yang kami muliakan masih kita melanjutkan pembahasan demi pembahasan terkait dengan sebuah risalah Fadilul Islam. Risalah tentang keutamaan Islam. Sampai pada bab terkait dengan bahwasannya kebidaahan perkara-perkara baru dalam Islam yang diadakan itu lebih jelek, lebih besar dosanya dibandingkan dosa besar. Ya, yang artinya bahwasanya kebidaahan itu adalah perkara yang lebih berbahaya dibandingkan dengan dosa besar. Ya. Sudah kita bahas Sekian banyak kejelekan-kejelekannya. Yang dari sini seorang akan sadar bagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam jauh-jauh hari. Padahal belum ada kepetahan ketika itu. Ya, ketika beliau masih hidup di setiap pembuka khutbahnya ketika beliau menyampaikan sesuatu dengan menyampaikan khutbatul hajah yang diakhiri dengan peringatan dari apa? kepetahan. Bayangkan para hal belum terjadi kebitahan ketika itu. Tapi sudah diperingatan dikarenakan jeleknya, dikarenakan bahayanya ya bagi kaum muslimin. Ya, terlebih di zaman seperti ini, ya. Seorang harus tahu apa itu kebitahan kebidaahan <tuh> untuk supaya kita terhindar darinya. Ya, walaupun bukan ciri ahlu sunnah mereka itu suka membid'ahkan orang lain. Ya. Jadi jangan salah paham engkau yang ngaji salafi ya atau ahli sunnah sembarangan membid'ahkan orang tidak ahlus sunnah tahu persis ketentuan-ketentuan yang namanya bid'ah seperti apa ya dan bagaimana cara menerangkannya tidak serampangan ya adapun orang yang serampangan itu karena tidak memiliki ilmu ya, ya wajar saja ketika menyampaikan sesuatu asal menyampaikan Kalau Ahlussunnah dididik untuk apa? Belajar ilmu agama sebelum dia ya berucap atau beramal, ya. Al-ilmu qablal qauli wal amal. Itu ciri ahlu sunnah Mereka itu senantiasa apa? Berilmu terlebih dahulu sebelum berucap dan beramal. Ya. Sebelum akan menyampaikan sudah berilmu belajar ilmunya. Ya. Ketika akan beramal juga punya apa? Ilmunya. Jadi salah kalau ada orang mengatakan arab ngamal pe akan takon dalil. Pernah dengar Pak ya? <gitu> itu sering terlontar. Arab ngamal bekaken dalil teman seperti itu. Padahal yang namanya amal harus apa? Dengan dalil. Karena yang namanya amalan atau ibadah itu sifatnya tauqifiyah. Ya, sifatnya wahyu dari Allah Subhanahu taala. Ya, baik itu Allah secara langsung dalam Al-Qur'an atau melalui hadis-hadis Nabi alaihi salatu wasalam. Baik. Ini sudah lewat membahas-bahasan terkait dengan bahaya ya dan juga kejelekan-kejelekan kebid'ahan. Dibawakan di sini <coughs> oleh penulis rahimahullah ayat yang berikutnya dalam surat Al-An'am ayat 144 ya. Surat Al-An'am ayat 144. Kalau kemarin surat Al-Baqarah An-Nisa ayat 48. Yang menyebutkan bahwasanya yang namanya kebida'ahan ya itu adalah perkara apa? Yang di sana terkadang mengandung perkara kesyirikan. Ya, kebida'ahan terkadang mengandung perkara kesyirikan. Baik. Sudah lewat penjelasannya. Dalam surat al surat Al-An'am 144 Allah katakan Faman azlamu mimani iftara 'ala Allahil kadziba liyudhillan naasa bighairi 'ilmin. Kat Allah Subhanahu wa ta'ala Faman azlamu? Siapakah yang lebih zalim? Atau zalim Bapak-bapak? Apa sih perbuatan zalim? Apa zalim? zalim itu menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya ya contoh zalim Pak contoh zalim seorang meletakkan pecinya di kakinya perbuatan apa secara bahasa secara bahasa wad'u ya ala wiri meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya itu contoh peci tempatnya dimana? di kepala ya. Diletakkan di kaki itu perbuatan zalim. Tapi saraba luhadan, sarbahasa. Adapun perbuatan zalim <coughs> yang itu e, sebagai bentuk di sini man azlamu itu adalah perbuatan yang seharusnya diberikan hak kepada Allah justru diberikan kepada selain Allah. Ya. Maka ee yang namanya kesyirikan itu kezaliman yang paling besar ya sebagaimana Allah katakan ya innasyirka lazulmun azim Kata Allah Subhanahu wa taala semuanya kesyirikan itu adalah apa lazulmun azim kezaliman yang paling besar kenapa kau zalim ya karena orang tadi itu salah menempatkan harusnya menempatkan ibadah semata-hanya untuk Allah ternyata dia menempatkan ibadah itu bisa untuk selain Allah. Itu orang yang paling zalim. Kenapa paling zalim? Karena dia berani ya melanggar dari perintah-perintah Allah. Ya. Karena orang tadi berani mengambil hak Sang Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada orang lain. Baik. Kemudian di sini. Dan siapakah hal yang lebih zalim? Mimman iftara 'ala Allahil kadhiba. Dari orang yang mengada-adakan kedustaan atas nama Allah. Ya. Siapakah yang lebih zolim? dibandingkan orang yang dia mengada-adakan kedustaan atas nama Allah? Ya. Coba kalau panjenengan saja yang manusia biasa dipinjam namanya. Ya, dipinjam namanya. Semisal Sapaan saya dicontoh nih, Pak. <laughs> semisal saya saja sajalah, Mau saya jangan toakan panjenengan tersinggung ya. Semisal saya dipinjem sama seseorang namanya, ya. Anu saya ini mau pinjem uang. Berapa? 5 juta saja, ya. Besok hari Ahad saya kembalikan. Anu, gimana ini? Itu disuruh sama ya, semisal suruh sama saya, ya. Padahal saya enggak nyuruh. Ya itu perwadan apa? zalim. Diamoh makke nama orang lain, ya. Untuk apa? Untuk kepentingan. Ya. Sama di sini. Kata Allah Subhanahu wa taala, siapakah yang lebih zalim? Ya. Dari orang yang dia itu mengada-adakan kedustaan atas nama Allah. Ya. Apa itu bentuknya? Ya. Liyuzillan nas yaitu bentuknya seorang tadi menyesatkan manusia tanpa dasar ilmu. <tuh> ya. Yeah. Siapa mereka? Dikatakan para ulama kita, mereka adalah orang-orang yang mengadakan membuat-buat perkara yang baru dalam Islam. Kenapa kok bisa orang dolim sekali? Dia itu mengambil nama Allah dalam membuat syariat tadi seolah-olah itu Allah mensyariatkan sebuah amaliah, sebuah amalan. Padahal Allah tidak mensyariatkan, tidak memerintahkan. Nabi juga sallallahu wasallam tidak memerintahkan. Dia seolah-olah itu apa? berdusta atas nama Allah. Seolah-olah Allah yang memerintahkan. Padahal Allah tidak menyuruh sama sekali. Bayangkan. Maka kalau orang belajar agama tahu persis kenapa kok Nabi setiap akan berkhutbah akan di zaman yang belum ada kebidaahan sudah memperingatkan apa? bid'ah. Karena jeleknya, karena jahatnya orang yang berbuat kebidaahan. Bahkan dikatakan tidaklah muncul satu kebid'ahan dalam agama Islam kecuali akan hilang sunnah dari sunnah Nabi alaihi wasallam. Akan hilang syariat Islam dengan sebab apa? Kebid'ahan satu. Kalau muncul kebidahan terus maka kan apa? Hilang ajaran-ajaran Islam dengan sebab kebid'ahan tadi. Maka di sini sangat jelas <tuh> dikatakan oleh Asy-Syeikh karena sangat pentingnya saya bacakan kalamnya Syekh Shalih Al-Fauzan. <tuh> Wa min wujuhi kaunil bid'ati syarran minal kabirah annal mubtadi'a yaftari Allahil kadzibah. Ya dan di antara sisi yang menunjukkan bidah itu sangat jelek ya. Apa itu? Sangat jelek dari perbuatan dosa besar. Perbandingannya kelasnya dosa besar, Pak. Dosa besar itu ya, dosa yang Allah ancam ya dengan azab ataupun dosa yang disana mengandung laknat ataupun dosa yang ketika di dunia ada hukuman had. Itu namanya dosa apa? Besar kebid'ahan lebih jelek dibandingkan dosa besar ya. Apa bentuknya annal mubtadi ayaftari 'ala Allahi Karena orang yang membuat kebid'ahan ya itu yaftari 'ala Allahi Ya. Dia membuat-buat perkara kedustaan ya atas nama Allah. Dia membuat uh, kebid'ahan atas nama Allah. Ya, seolah-olah itu Allah mensyariatkan wa yaqulu hadha syar'un dinun wa hadha fi ajrun wa thawabun bayangkan pak ini contoh nyata semuanya makanya hal tidak bisa dibohongi tidak gampang dibohongi pak ya ayo pada melu ngaji atau ayat apa yok ada uh, beramal yang seterusnya, tidak mudah seperti itu dilihat dulu siapa yang menyampaikan apa bentuknya amalannya seperti apa tidak mudah apa dibohongi طيب tangan di sini. Karena seolah orang yang membuat perkara-perkara balu dalam Islam, dia mengatakan hada syarun. Ini sebuah syariat. Ya. Hada din ini dari agama Islam, ya. Ini ada pahala balasannya, ya. Kalau kamu seperti ini, amalan seperti ini kamu akan dapat pahala. Ya, pahalanya besar. Ini termasuk agama. Wong di situ ada bacaan Quran, disitu ada amaliah zikir dan seterusnya seolah-olah dari apa? dari agama. Ya, bayangkan. Fa yaftari 'ala Allahi ya. Maka dia mengada-adakan ya, atas nama Allah kedustaan. Padahal enggak ada. Allah tidak mensyariatkan. Begitu pula Nabi Muhammad sallallahu juga tidak apa? mencontohkan. Tapi dia bikin acara-acara baru. Ya, seolah-olah itu apa? termasuk agama. Bayangkan. Jahat sekali orang yang berbuat kebidaahan. Dikatakan beliau di sini bi asi beda halnya dengan ahli maksiat. Ya. Ahli maksiat orang yang suka berbuat kemaksiatan fa an din. Mereka tidak pernah mengaku ini loh termasuk agama Islam. Apa pernah ahli maksiat mengatakan ini termasuk agama? Ini ibadah? Ada enggak? nggak ada. Orang lagi berbuat Zina, apakah dia mengatakan ini dari agama Islam? Padahal <laughs> kalau mereka orang Syiah, orang Syiah itu e, diantara kesesatan mereka ada yang namanya syariat nikah mut'ah. Atau nikah mut'ah, Pak? Apa itu nikah mut'ah? Ya. Yeah. <laughs> Kawin kontrak, ya. Yeah. Kawin kontrak itu seolah-olah e, apa namanya? sah gitu ya. Padahal itu e, bahasa kasarnya prostitusi gitu ya. Jadi dia menikah tanpa ada apa namanya? wali ya. Dan menikah dengan niat untuk diceraikan. Ya. Menikah, sudahlah saya menikah dengan kamu ya. 2 malam saja. Ya. Terus maharnya mana maharnya ini? Uang satu juta semisal untuk mahar. Ya sudah saya terima nikahnya ya sah kayak gitu ya. Gampang sekali ya. Itu perzinaan jelas ya. Dalam Islam yang pernikahan yang pertama harus apa? Ada wali. Yang kedua harus ada apa? Mahar, ada dua orang saksi, ya. Dan tidak ada yang namanya apa? Niatan untuk mencerekan. Kalau ini kan jelas, senikah kamu dua malam. Senikah kamu satu bulan dan seterusnya. Baik, wallahul muwaffiq Apakah ada orang yang zina kalau dia mengaku saya sedang beribadah? Berbeda kalau tadi orang Syiah wa ya. Apa ada? Tidak ada. Mereka semuanya eh, bahasanya itu sembunyi-sembunyi. Apa ada orang yang berzina terang-terangan? Ya, tidak mungkin. Karena orang yang sudah tidak punya akal. Apalagi saya mengatakan ini sedang ibadah kepada Allah dengan zina saya tidak mungkin atau orang sudah minum khamr semenser di di perempatan oh saya lagi beribadah kepada Allah nih. Jangan lihat dohir saya. Saya lagi zikir kepada Allah. Misal. Tidak mungkin semua ahli maksiat mengatakan apa? Ya. Tidak mungkin mereka e, mengaku sebagai agama sebagai ibadah. Li'annahu ya'rifu Karena dia yakin dia sedang bermaksiat. Makanya apa? Orang berbuat maksiat pasti hatinya tidak tenang. Iya, Pak ya. Beda kalau ahlul bid'ah. Pelaku kebid'ahan dia merasa masyaallah sedang beribadah kepada Allah, nanti mendapatkan pahala. Ya, kalau ahlul maksiat hatinya senantiasa apa? Ya, tidak tenang. Bahkan dia paling takut, paling benci kalau ada orang yang melihatnya. Iya, ya. Ya, kata Nabi sallallahu wasallam, "Al itsmu ma hakka fi nafsika wa takraha ayat tali Hau kamaqala alaihi Kata Nabi sallallahu alaihi yang namanya dosa itu adalah sesuatu yang dalam hatimu sempit. Ya, kamu enggak tenang kalau berbuatnya. Itu apa? Dosa. Ya, biasanya tersesui dengan apa? Hati nurani. Kemudian yang kedua, kamu benci. Kamu tidak suka kalau apa? Kalau ada orang yang melihatnya. Ya, berbeda dengan siapa? Pelaku kebidahan Bahkan dipertontonkan-pertontonkan bahkan di pamerkan Allah sedang berbuat kebid'ahan. Dibesar-besarkan acaranya. Taib, amal mubtadi'u fa yaftari 'ala Allahil kadhib. Haitsu inna hadha din wa inna hadha yuqarribu Ya. Berbeda tadi ahli bid'ah. Dia mengadakan atas nama Allah kedustaan. Dia mengatakan ini dari agama Islam. Ya, ini pahalanya sekian, ya. Ini adalah bentuk taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah, ya. Tsumma la 'asi layuktadabihi. Ini poin yang kedua. Kalau ahli maksiat, ya, di dia itu mengakui bahwasanya perbuatannya tadi perbuatan maksiat, dosa, dia yakin, makanya banyak ahli maksiat yang bertobat Tapi jangan berdalih, "Sudahlah maksiat duluan saya tobat." Jangan. Kebanyakan ahli maksiat bertobat, kenapa? karena mereka tahu dia sedang berbuat dosa. Berbeda dengan ahlul bid'ah, mereka sulit untuk bertaubat. Ya, nanti kita bawakan hadisnya insya Allah. Sisi yang kedua, kalau pelaku kemaksiatan la yuqtada Tidak ada orang yang apa? Mengikutinya. Dalam artian tidak ada orang yang mencontoh. Saya mau nyontoh itulah. Kok oh, bagus sekali ya pezina misal. Apa ada yang kayak gitu? Ya. Atau mengatakan oh itu kok Minum khamr ya keren sekali saya ikut-ikutlah tidak ada orang yang melakukan seperti itu ya karena hawa nafsunya tapi orang yang masih berakal tidak mungkin artinya pelaku maksiat itu tidak diikuti oleh orang Kejala kalau dia mengajak ya orang yang sama bal <tuh> ya. bahkan manusia mereka itu mencelanya ya. hina sekali uh, pelaku kemaksiatan hina sekali yang namanya pelaku zina dan seterusnya. Ya, walaupun sikap kita tetap e, apa namanya menasihati mereka kalau memungkinkan ya, tidak mengatakan mereka keluar dari Islam, tidak. Taib. <tuh> <tuh> bi khilafil mubtadi, beda dengan ahlul bid'ah. Ah. <tuh> Fa innahu yaqtadi bihin nasu wa yata'abbaduna bi bid'atihi. Perhatikan. Adapun yang namanya ahlul bid'ah itu diikuti manusia yavadir ya, karena nyangkanya itu itu dari agama Islam karena mereka menyangka oh ternyata besar pahalanya akhirnya banyak orang yang ikut ya manusia pada berbondong-bondong ikut acara kebid'ahan nyata apa tidak para jamaah? nyata ya seperti itu keadaannya ya wa ya'tabaduna bi bid'atihi mereka beribadah dengan sebab kebid'ahan tadi ya bahkan sampai perkara kesyirikan mengerikan ya hmm. fa min maka itu lebih jelek dibandingkan pelaku dosa besar dosa besar itu berbuat maksiat dia yakin itu dosa sementara ahlul bidah yang dia sedang menandingi ya Allah Subhanahu dan rasulnya mengaku sebagai ibadah ya ini jelek sekali maka dikatakan faman ya maka sungguh siapakah yang lebih zalim ya dibandingkan orang-orang yang mengadakan kedustaan atas nama Allah untuk menyesatkan manusia ya tanpa dasar ilmu ya karena ya, manusia itu akan mengikuti orang yang mengadakan kebid'ahan tadi. Ya, lebih-lebih kalau dia itu orang yang punya kedudukan. Ya apa tidak? Orang punya kedudukan di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah kaum muslimin, kemudian dia mengadakan perkara baru, pasti laris manis. Ya. Orang-orang berbondong-bondong untuk apa? Ikut kebid'ahan tadi entah dalilnya entah dalihnya tidak enak entarnya oh ini saja tokoh saja apa namanya melaksanakan ini dan itu ya saya yang enggak tahu apa-apa itu keadaannya ya mereka diikuti ya fa bihi <tuh> maka kebanyakan manusia mereka itu apa tertipu tertipu dengan ahli bidah ah. ya wa yaqta fi Kemudian mereka mengikuti mencontoh kebid'ahan tadi. la Berbeda dengan pelaku kemaksiatan. Ya, pelaku zina, minum khamar, Itu semuanya dosa besar. Manusia yakin itu perbuatan dosa, ya, tidak mau ikut-ikutan. Apalagi mengikuti orang apa namanya? pelaku kemaksiatan tadi. Ya. Apa, apakah ada orang yang biasa salat semisal rajin salat, rajin ibadah ya. Kemudian ada pelaku zina. Kemudian ngikuti tadi ataupun uh, saya minta bagaimana sih uh, apa namanya? bimbingan Islam tentang perkara zina ya. Tidak mungkin ya. Artinya jauh sekali yang namanya apa? orang tadi diikuti oleh kebanyakan orang tidak mungkin. Berbeda dengan tadi orang yang mengadakan perkara-perkara baru atau apa peminum khamr ini juga sama bal ya bahkan manusia itu benci kepadanya benci karena sebab perbuatannya perhatikan para jamaah seorang itu ketika melihat pelaku dosa besar yang dibenci itu siapa ya orangnya dari sisi perbuatan satu itu adapun kalau dia itu secara umum maka saudara kita kaum muslimin ya. Itu sikap kita. Jadi kita membenci orang tadi karena apa? Karena perbuatan dosa besarnya tadi. Semisal dia minum khamr, yang dibenci apanya? Perbuatan dia ketika minum khamrnya tadi. Adapun sisi lainnya, maka dia saudara kita kaum muslimin. Seperti itu. Ya, bukan sebagai apa? Sebagai orang yang sudah keluar dari Islam, bukan. Tapi kita membenci orang tadi karena perbuatannya tadi. Ya. sisi lain kita mendoakan kebaikan. Dalam artian kita mengharapkan hidayah Allah kepada dirinya. Sisi lain kita apa? Memberikan salam. Kita juga memberikan nasihat kepadanya, itu bimbingan Islam. Bukan seperti mereka orang-orang khawarij. Ya, yang langsung kalau ada orang berbuat maksiat, berbuat dosa besar langsung dicap sudah kafir. Ya. Akhirnya apa? Mereka halalkan darahnya. Ya, dan seterusnya. Baik. <tuh> Fa aidun min wujuhi kauni albid'ati syarra minal kabirah. Ini juga ya merupakan sisi yang menunjukkan bahwasanya kebid'ahan lebih jelek dari apa? dosa besar. Jelas ini para jamaah bahwasanya yang namanya kebid'ahan perkara-perkara yang baru diadakan dalam agama itu lebih jelek dibandingkan dosa besar ya. Lebih berbahaya bagi kaum muslimin dibandingkan dosa besar. Kalau dosa besar, perkara kemaksiatan kaum muslimin sepakat itu perbuatan jelek. Sekalipun pelakunya dia juga meyakini itu perbuatan dosa. Adapun yang namanya pelaku bid'ahan, ya. Dia justru meyakini perbuatan tadi, ya, adalah ibadah kepada Allah. Selain itu, berbondong-bondong manusia diajak, ya, mereka mengikuti dari perbuatan-perbuatan kebid'ahan. Adapun kemaksiatan maka manusia pun tidak ingin mengikuti mereka. Baik. Ini sesuai dengan ayat yang dibawakan terkait dengan bahwasanya kebidahan itu lebih jelek dibandingkan yang namanya dosa besar. Ayat yang setelahnya disebutkan dalam Al-Qur'an dalam surat An-Nahl ayat yang ke-25. Bagaimana terkait dengan jeleknya bid'ahhan dibandingkan dosa besar? Allah taala berfirman, "Liah milu auzarahum kamilatan yaumal qiyamah. Famin auziril ladzi yudhillunahum bihairi ala sa'ama yadzirun?" Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Liah milu auzarahum kamilatan yaumal qiyamah." dan mereka nanti orang-orang yang berbuat maksiat, orang-orang yang berbuat kebid'ahan. Ini mencakup dua duanya Liah milu auzarahum. Mereka akan memikul dosa-dosa mereka kamilatan yomal kiamah secara utuh sempurna pada hari kiamat. Orang yang berbuat dosa memikul dosanya, orang yang berbuat kebid'ahan, kesyirikan memikul dosanya tadi. Secara sempurna. Iya. Tidak sampai di situ. Famin ilm. Dan dia juga akan memikul dosa-dosa orang yang dia sesatkan ya. Tanpa dasar ilmu. Ya. Jadi di samping dia mendapatkan dosa perbuatan dirinya sendiri, dia juga mendapatkan dosa orang-orang yang mengikutinya. Ya. Ini berat sekali ya berat sekali orang-orang yang berbuat kemaksiatan, berbuat kebid'ahan dalam agama ya, dia akan memikul dosanya sendiri dan dosa orang-orang yang mencontoh mengikutinya ya. Yang dia ajak berbuat maksiat, yang dia ajak berbuat kebid'ahan bahkan mengikutinya ya, akan mendapatkan apa? balasannya tadi. Sa sungguh sangat jelek apa yang dibebankan kepada mereka. Baik. Ayat ini ya disebutkan di sini dari sisi bahayanya perbuatan kebid'ahan itu akan maqibatnya menyeret pelakunya akan menanggung dosa-dosa orang yang apa? berbuat kebid'ahan mencontoh orang tersebut. Ya ni ada hadis yang ma'ruf yang sering kita baca man sanna fil islami sunnatan sayyatan falahu waz wisruha aw wisru man amila min ba'dihi min ghairi ayan min auzarihim syai'an barang siapa yang dia mencontohkan contoh yang jelek ya maka dia akan menanggung dosanya sendiri dan dosa-dosa orang-orang yang mengerjakan kejelekan tadi setelah dirinya ya tanpa mengurangi dosa-dosa mereka sedikit pun ya tapi untuk rinciannya insyaallah kita akan bahas lebih lanjut terkait dengan hadis ini di pertemuan akan datang bi inillahi taala sebelum saya tutup mungkin ada pertanyaan dari para jamaah beberapa pertemuan tidak sempat meluangkan waktu untuk sesi tanya jawab. Ya barangkali sudah eh, ada yang mau ditanyakan Silahkan pada Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. akan dibudahkan Amin. dan itu bisa yang saya sampaikan. Yang terkait sama sila-sila jelas bagi saya walaupun belum hafal sudah sangat jelas Yang saya tanyakan yang saya belum tahu sehubungan dengan kewajiban eh, salat nafilah. Apa ya salat itu? Eh, termasuk wajib enggak ya kayak yang harus diamalkan bagi bab-bab muslim? hubungan dengan doa di dalam salat karena itu bahasa Arab jadi so, mungkin sebagian kecil ada yang belum bisa uh, belum tahu karena di dalam uh, doa zakami uh, al Allahumma taqabbal minna wa min kullina ya sama'a taala ya Di dalam Quran itu kan ada ayat yang menerangkan bahwa salat itu harus ditegakkan sehingga bahkan siapa yang sudah salat tapi belum bisa ditegakkan Soalnya belum bisa menjauhi hal-hal yang munkar dan belum bisa tanhanil tan fahsya. Sholat, inna tanha 'anil fahsya wal munkar itu belum tegas salahnya. Pertanyaan saya, apakah termasuk wajib uh, bagi kita semua mempelajari terjemah uh, doa yang terkandung di dalam salat? Karena bagaimana kita akan menghayati meng, uh, kandungan doa itu kalau tidak uh, hafal terjemah Itu sekali ya. Yang kedua, uh, sehubungan dengan syubul iman yang kemarin saya tekskan Cuma uh, ada waktu buat kancer. Jadi maaf Bapak uh, Ustaz rahim. Apakah termasuk subul iman yang di dalam hadis itu? Bahwa serendah ini iman itu adalah menyingkirkan eh uh, rintangan atau duri jalan. Iya terkait dengan itu ini bukan bukan saya yang saya bukan uh, ditransal lagi kebanyakan hmm. ya, uh, situasi di, di desa atau orang itu di perkotaanlah Iya. Yeah. Kan kadang-kadang uh, rumah itu kan udah pas bajunya ya. Eh uh, hal saya itu paling-paling meter sampai 2 m. Ada nah, uh, sebelah kanan uh, tetangga depan tetangga sambil belakang. Dan nah, tetangga itu nah, kadang-kadang mengalami itu yang pohonnya itu yang, apa, yang, eh, yang tinggi sehingga nah, pohonnya itu mengenai rumahnya. Iya. Uh, latar, yeah. latar tetangga itu. Yeah. Ada sampah, ada buah-buah-buahannya. Yeah saya ndak punya sinar Mohon jimur, papa, susah. Yeah. Nah, pernah terjadi gini. Pertanyaannya bagaimana, Pak? <laughs> pertanyaan, pertanyaan pertanyaan waktunya habis nanti, Pak. Khawatir <laughs> <laughs> waktunya habis ya. Yeah, yeah. Ketika orang itu uh, mengambil buahnya, yeah. saya itu menjuka, Pak, nusewu. Ini Muyan. Mulai sing rawet sabeng dinten, terus sirih macak bendir. Lan rugi ani jenengane pitek angka 2. wis punya sopan nyerahmat, wis sing nggebu sta bendir. Nah, anu kudu sanajan nang liyan, nang iki tetep Iya. Buat agama, saya kata-kata wis ta. Prengge mangkelukane manggon ning ngisor iki, guys. Iki sing bahtar kok. Sing kuwi gawe kacau nang. Iya. Lah donga lha pertanyaan, apakah itu termasuk eh ya berbuat pas kalian termasuk hmm. Yang pertama terkait dengan sampai enggak lupa apa ini Pak ya. Terkait dengan bagaimana hukumnya mempelajari <kisah>. uh, doa untuk uh, dalam salat macam ya. Apakah itu wajib tidak wajib. Karena yang namanya sahnya salat yaitu dengan rukun-rukun salat ya. Semata orang bisa membaca rukun-rukunnya ya, di antaranya surat Al-Fatihah itu rukun. Dan juga ada yang namanya kewajiban serta sunnah sunah salat itu sudah mencukupi ya. Terkait dengan wajibnya maka tidak wajib ya. Adapun berusaha karena kalau dikatakan wajib kan kalau yang enggak Mempelajari dosa ya terkait dengan usaha untuk bisa mengetahui makna-maknanya ini sifatnya apa e, dikatakan perkara yang bisa membuat seorang khusyuk dalam salatnya jadi kalau dia bisa mempelajari kenapa tidak ya akan bisa menambah apa kekhusyukan dalam salat ya termasuk upayanya jadi bisa khusyuk dalam salatnya paham di sini, Pak ya Kalau digantangkan wajib tidak. Ya. Maka kalau wajib orang yang enggak mempelajari dosa. Ya. Sementara itu kan banyak kaum muslimin yang belum sempat mempelajari dan seterusnya. Walaupun tadi ditekankan karena sebagai upaya untuk bisa eh, apa namanya menegakkan dan juga dari sisi khusyuknya orang tadi. Ya, adapun menegakkan salat itu dengan cara kita menyempurnakan rukun dan eh, apa namanya? wajiban-kewajiban sunnah-sunnahnya. Kemudian juga orang yang mengerjakan salat hendaknya dia apa? tadi. Berusaha secara perilakunya menjadi lebih baik ya. Bisa menjauhi perbuatan keji dan mungkar. Kemudian yang uh, kedua pertanyaannya bagaimana? Ini, ini sangat, sangat nah, bagaimana kalau kita nomer saya hmm. sehingga kalau kita sudah tahulah. Iya. Yeah. Ya, selamat dari saya dan bagi orang-orang. Orang, -orang. saleh. yang aja, sehingga, e, kalau kita ikhwan ya, hmm. biar -biar, kita, kita Allah, yeah. karena, walaupun bagaimana itu kan teman kita yeah. kita Ustadz, hmm. yang yang itu ya, orangnya. hidup. Yeah. orangnya kita nasihati. Kita ya, ya, ini, Bisa, ya. artinya artinya kita berbicara hukum. Kalau berbicara hukum, maka hukumnya sah salat yang seperti itu. Dan juga wajib apa tidak? Belajarannya tidak wajib. Ya, hanya ditekankan yang memungkinkan untuk mempelajarinya. Kemudian yang <coughs> yang kedua, Pak ya? Iya. Yang kalau yang pertama paham ya? Iya. Cuma tadi ditekankan yang eh, yang dianjurkan untuk dipelajari. Yang kedua terkait dengan eh, apa namanya? Imamatul Adzanit Thariq yang namanya iman itu adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Rasul mengatakan al-imanu bid'un wa sab'una syu'batul minal iman. Ya. Di sini terkait dengan kok termasuk dari iman sih kenapa? Ya. Kan dari sisi yang namanya iman Menurut Ahlus Sunnah adalah bil janam ah Ini iman, Pak. Iman itu disebut dalam hadis ada 70 atau 60 sekian cabang. Yang paling tinggi kalimat la ilaha illallah. Yang paling rendah apa? Mengingkiran duri dari jalan, gangguan dari jalan. Dan malu termasuk dari iman. Kemudian ahlus sunnah meyakini iman itu mencakup keyakinan dalam hati, ucapan dengan lisan, perbuatan dengan anggota badan. Itu semuanya iman, ya. Artinya bentuk iman itu ya diucapkan, bentuk iman itu diyakini, iman itu ada perbuatan apa? amalan, ya. Adapun contoh kasus tadi itu sebenarnya bukan pembahasan e, iman secara secara khusus. Pembahasannya terkait dengan hak tetangga. Ya, yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu." Dalam riwayat yang lainnya, "falayudzila jarihi." Ya, termasuk eh barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka jangan mengganggu saudaranya. Dalam riwayat yang lainnya, "maka muliakan apa? tetangganya." Jadi, Rasul juga mengatakan dalam hadis yang lainnya, "Allahi la yu'min" sampai tiga kali. Maka dikatakan siapa ya Rasulullah ya. Malam ya'man jaruhu bawa ikahu. Seorang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya. Jadi kembalinya lagi pembahasan apa? Eh hak tetangga. Bagaimana dengan tetangga kita yang seperti itu? Ya, kita bersabar. Ya, kita bersabar. Bahkan kalau tetangga kita meminta izin untuk memotong tadi ya, itu diizinkan. Ya, sebagaimana dalam hadis nanti di surga itu ada orang yang bergelantungan, ya itu seorang yang apa? eh dipersilakan tetangganya untuk memotong e, apa namanya? pohon yang mengganggu tetangganya. Ya, tetangganya tadi. Iya. Boleh, Kemudian tapi sampaikan dengan baik-baik, Pak. Ya, kalau dengan ya, tadi, Kak. <laughs> Jangan ya. Terlalu, ya, terlalu, terlalu. itulah yang namanya ibadah. Harus sabar. Tetangga kita jelek harus apa? Sabar. Yang penting terjalin hubungan baik dengan tetangga. Jangan gara-gara satu pohon jadi musuhan dengan tetangga. Ya, makanya kita yang tahu ilmunya ngalah, ya. Ya enggak apa-apalah mending kita yang <San> ngalah, ya. Pak ya. 2 meter saja. Jangan 2 Iya. Iya. Tapi gitu Pak ya. Artinya kalau kita sebagai orang yang tahu ilmunya, kita yang lebih legowo, <San> ya, ya. Pak. Iya. Iya. Iya. Iya. Gitu Pak ya. Jadi kita harus lapang dada. Iya. Syu bulmin ya atas minan iman ya. tangga berarti. ya. Baik. Nah, ada pertanyaan. Sekarang kan sering hujan. Bagaimana hukumnya jika salat Maghrib dijamak dengan salat Isya? karena kondisi hujan dan dilakukan setiap hujan pada waktu maghrib. Terkait dengan e, bagaimana hukumnya, ini disebutkan dalam hadis kalau tidak salah hadis Ibnu Abbas terkait dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menjamak, bahkan bukan cuma sekedar salat, e, bukan sekedar hujan saja. Wala tidak ada sesuatu yang berbahaya, tidak pula ada hujan, Rasul pernah menjamak apa? Bainal maghrib wal -isya. Ya. Ataupun dalam eh, saya lupa eh, teksnya seperti apa. Tapi hadisnya sahih. Bagaimana hukumnya jika salat maghrib dijamak dengan isya karena kondisinya hujan? Kalau terus-menerus tidak boleh. Ya. Gini kan di sini setiap waktu maghrib maka tidak apa? Tidak boleh ya. Sifatnya sesekali itu pun harus dikasih tahu ilmunya dulu. Semisal di sini nih di musala Al-Ikhlas, ya. Tiba-tiba magrib hujain dres tidak ada pengajian seperti ini Pak ya. Hujain dres jamaahnya jauh-jauh. sampaikan bagaimana kalau jamaah kita e, jamak salat isya? Iya, oh, silakan. Boleh. Sesekali sesekali. Tidak setiap maghrib hujan terus jamak terus ya. Tidak Pak ya. <laughs> tidak seperti itu. Tapi sesekali. Sifatnya apa? bukan ini berbicara hukum ya Pak Nabi sallallahu alaihi pernah mencontohkan dalam kondisi sehat tidak ada perang tidak ada apa hujan beliau pernah menjamak terus sesekali ya sesekali ataupun tadi dalam kondisi sakit yang parah yang sulit bagi dirinya boleh menjamak semisal di waktu zuhur dia sakit parah sekali nanti saya jamak dengan dengan waktu asar boleh boleh namun tidak menjadi apa kebiasaan sebagaimana di sini ya tidak lakukan terus-menerus karena nabi mencontohkan sesekali saja dan itu termasuk sunnah termasuk sunah begitu Pak ya ada yang lain dari sebelah sini cukup Pak ya ya sudah masuk waktu isya mudah-mudahan eh, dipahami mudah-mudahan bermanfaat ya dan kurang lebihnya saya mohon maaf Subhanak Allahumma Rabbana wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa